Pertanyaan, bagaimana kiat uh, mengajak mengajak keluarga supaya semangat taklim? Ya. Yeah. Uh. ya kita mungkin perlu menyadarkan dia ya tentang pentingnya ilmu agama pentingnya ilmu agama ya anggap seperti yang tadi kita sudah sampaikan dalam hadis Nabi saw tadi itu salah satu contoh orang tidak belajar ilmu agama tidak punya ilmu sehingga dia masuk neraka jauh sana ke dalam neraka nahul bilal Gara mendalik gara-gara omongan yang tidak dia Perkirakan, menjangkau sesuatu yang tidak dia perkirakan. Nah inilah pentingnya ilmu agama, sehingga uh, dengan itu kita akan mau belajar, ya, mau mengkaji Islam lebih dalam. Ya, mungkin dengan cara itu, ya. kemudian uh, tentu sering diingatkan, kemudian diajak difasilitasi ya kalau keluarga maksudnya mungkin apa istrinya barangkali perlu dikasih hadiah ya. mau taqlim dikasih hadiah <tuh> tapi ya jangan terus terusan ya sebagai penyemangat barangkali setelah dia uh, apa tertarik dengan taqlim sudah tanpa disuruh pun dia akan minta Ya. Kalau seperti kata apa atau dalam riwayat kalau iman sudah masuk ke basyasyatul qalb sudah masuk benar dalam qalbu sudah enggak akan goyah dia. Ya. Maka dari itu dan ulama kita dulu juga di awal kata mereka ya, awalnya mereka sebagiannya belajar bukan bukan karena betul-betul ikhlas. Tapi setelah dia belajar Mau tidak mau harus ikhlas Nah jadi memang perlu ada Latihan perlu ada apa e, Bimbingan Ajakan insyaallah dengan itu Pada akhirnya nanti akan Mau untuk Tolapul ilm Apa hukum menjual Satu barang dengan dua harga Misalnya Dijual kontan harganya 2 juta Tapi kalau kredit Dengan tempo Menjadi 2,5 juta Kalau ini Satu barang pada satu waktu Dia mengatakan Seperti itu Bahwa barang ini Kalau kontan 2 juta, kalau kredit 2,5 juta Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama Rahimahumullah Dan ulama sekarang pun berbeda pendapat seperti yang ee, Masyur ya bagi talabatul ilmi para penuntut ilmu Bahawa sebagian ulama membolehkan seperti beberapa ulama di Saudi Arabia atau bahkan mungkin mayoritas ulama kalau di Saudi Arabia berfatwa tentang bolehnya hal tersebut kalau disepakati pada salah satunya Yang penting sepakat pada salah satunya Ya Tapi ulama yang lain Seperti Syekh lalbani rahimahullah Beliau Ber apa, Pendapat atau mengikuti pendapat Bahwa itu tidak boleh Ya, Itu tidak boleh Kenapa? Karena ada hadith nabi yang eh, Apa Apa Secara lafaz menunjukkan seperti itu. Menba ba bayate ini falahu awak suhuma awir riba. Siapa yang menjual dengan dua penjualan? Nah, dua penjualan ditafsiri oleh beberapa ulama yang ini dua harga seperti yang tadi. Falahu awak suhuma baginya harga yang lebih murah. Artinya yang kontan tadi. Awir riba kalau tidak maka ia jatuh dalam riba. Ya Kenapa jatuh dalam riba? Karena sungguhnya ini adalah penambahan harga dengan segedar penambahan tempu, ya. Tidak lain daripada itu, tambahnya harga karena tambahnya tempu. Seperti apa? Seperti bab utang, ya. Utang yang berbunga karena tambah tempu. Nah ini yang dipahami oleh ulama tersebut. Malam, tentunya yang untuk lebih hati-hati kita menghindari hal tersebut dan itu tambahan yang lebih kuat, ya. Wallahu aalam Ada seseorang yang suka merendahkan orang lain namun ia tidak menyadari atau ia menyadarinya tapi mudah melupakan kesalahannya Repot ini kalau mudah melupakan kesalahannya Yang bagus kalau mudah melupakan kebaikannya Sering ingat salahnya Nah ini bagus Sementara orang yang dia Walimi belum memaafkannya Bagaimana cara menyikapi orang yang demikian Ya kalau bagaimana cara menyikapi Ya pertama kalau bisa dinasihati Dan itu tentu hal yang sangat baik Semoga dia berubah dengan nasihat itu Kalau tidak ya disabari Bersabar dan Uh, kita perlu mungkin jaga jarak supaya tidak terkena apa keburukan kata-katanya ya bukan kita apa namanya uh, meng menganggap dia sebagai mobitade nah, tidak bab itu tidak tapi babnya adalah apa mencari selamat ya mencari selamat begitu Pertanyaan berikutnya, dia mengatakan tidak banyak orang yang dapat menempuh jalan kebenaran ini. Tidak sedikit pula mereka yang terjerumus dalam kebatilan, walaupun niatnya ingin benar dalam mempelajari agama ini. Terkait masalah kebenaran, dari mana kita memulainya? Nah, kenapa bingung ya? Dari Al-Quran dan Hadis kita memulai mengetahui kebenaran itu al haqqo min rabbik kebenaran dari robmu yang dari Allah apa? Al-Qur'an, hadis. Maka untuk mengetahui yang benar kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Dan supaya benar dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, pahami sebagaimana keterangan para ulama as-salafus Alhamdulillah tafsir begitu banyak ya syarah hadis juga begitu banyak. Cuma tentu perlu bimbingan. Supaya kita eh, apa namanya? berjalannya langkahnya tepat. Ya. Langkahnya tepat. Mana dulu yang dipelajari? Tentu di sana ada ilmu yang sifatnya fardu ain. Ada yang fardu kifayah. Ayat-ayat apa yang perlu kita pelajari, ya, bisa kita pelajari sesuai dengan bab-bab bidang ilmu, Akidah, fikih, ya kan? Aqidah pun ini satu dua tiga, fikih pun satu dua tiga. Atau kita pelajari Quran sebagaimana uh, umumnya pelajaran tafsir misalnya dari awal terus satu demi satu surat demi surat, ya. Nah, dua-duanya kita tempuh. Yang penting. Kita mempelajari keduanya tersebut, dan itu yang dipesankan Rasulullah SAW. Kalau kita ingin terhindar dari kesesatan, Tarak tufiqum amrain lan ta'zilu ma inta masak tumbihimah kita Allah Saya tinggalkan pada kalian dua hal. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan keduanya, kitab Allah dan Sunnah. Allahumma alamus sawab, itu yang bisa kita pelajari pada semalam ini. Semoga berpanfaat subhanakallahumma wabihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa